Kamu tah, aku sedang n i r a kalau kamu bakal dateng Santai dulu aja ya sambil h a n g a t i n diri di sebelah api unggun Karena markars ini bikinan sendiri ya mungkin agak susah sih buat nyantai Pakai aja dulu k u r s i n y a disana m a l a m m a l a m di pulau ini dingin banget Memang lebih enak kalau deket api unggun Hmm? Iya, itu buatan sendiri Kursi itu pun aku yang buat Gak cuma kursi loh Meja yang di situ c a n g k i r yang di atasnya Gubuk yang di belakang juga aku yang buat sendiri pelan-pelan <girly> Orang kaget y a p aku bilang gitu Tapi selama ada alat dan waktu Apapun, bisa lah <girly> Aku juga mikir kalau aku udah berlebihan sih padahal kan ada ya rumah lain yang lebih layak huni hmmm... u n g k i n bisa dibilang gila sih bikin markas di tempat terpencil begini awalnya aku cuma iseng mulai bikin barang sendiri terus... tak sejak kapan malah keterusan deh sadar-sadar udah jadi gini <tuh> seru loh bangun markas rahasia sendiri gitu h m alasan milih tempat ini ya, ada banyak sih Salah satunya, kalau aku tinggal di dekat hutan primer, mungkin nanti aku bisa ketemu gorila h m iya gorila yang primata itu, aku suka banget sama gorila <laughs> Enggak Bercanda Mana mungkin kan aku pilih tempat tinggal yang gak nyaman karena alasan itu、hmm. Pulau ini punya tempat-tempat interaktif seperti town area, terus entertainment area juga Tapi tempat yang belum dijama orang seperti ini kan juga masih banyak tuh Nah mumpung tanahnya belum terjamah, jadi aku kembangin sedikit deh Hmm Awalnya sih memang bingung, tapi lama-lama juga terbiasa kok. Iya, tempatnya nggak ramai. Tenang gitu. Aku jadi bisa fokus lakuin apapun yang aku pengen lakuin. Terus, berkat ada orang kayak kamu yang m a m p i r kesini, aku jadi nggak kesepian deh. Hmm... airnya udah panas biar aku seduhkan teh ya kamu tunggu sebentar、hmm, mana ya daun tehnya、ah! enggak maaf maaf cuma kaget dikit itu tadi ada kadal e n gak g keliatan h karena gelap jadi sempet kepegang aku gak terlalu suka kadal ya karena tinggal di alam liar makanya sering banget kejadian kayak gini y a kelemahan terbesar tinggal disini itu kalau ketemu musuh buku y u t a n k u kayak laba-laba kadal gitu <tuh> maaf ya bisa tunggu tanya lebih lama aku gak bisa nyeduh teh Sampai kadal itu pergi Aku gak mau deket-deket dulu Eh, kamu ngapain? Kamu mau ngusir kadal pakai tangkai itu? Sebaiknya kamu jangan gegabah Kalau coba ngusir, justru kamu malah diserang balik nanti Misalnya dia naik ke tangkai t u bayangin aja udah oga mending biarin aja terus nanti harusnya dia pergi sendiri kan eh udah kamu usir mana eh iya udah gak ada hebat juga kamu berani gitu Aku jadi tertolong, kalau begini aku bisa n y e d u t teh dengan tenang Hmm? Ah ini, ini tuh teh yang biasa aku beli Kalau aku ngambil teh yang tumbuh liar gitu Aku biasanya agak khawatir gitu Nah jadi ini kamu bisa minum dengan tenang juga deh aku selalu habisin waktu tuh kaya k gini duduk santai, deket api unggun, sambil minum teh atau bengong liatin bintang-bintang terus apalagi ya,、mm, buat sesuatu yang diperluin sama markas ini gitu nah ini tehnya Ini teh yang aku suka baru-baru ini gitu Teh murah, tapi lumayan enak l o h <tuh> Kayaknya hari ini rasa tehnya lebih enak daripada biasanya Bintang-bintangnya juga keliatan h lebih indah Hmm... mungkin karena ada kamu kali ya di sebelahku Aku selalu sendirian Tapi hari ini aku punya orang yang bisa diajak berbagi kesenangan <guluh> Canda